lembaga keuangan yang kita bahas sebelumnya ialah sistem murabahah yang berlaku pada bank dari bahas kemarin ya dari semua gambaran yang ada yang real yang ada pada mereka sistem murabahah yang ada pada mereka adalah riba termasuk diantaranya baik malayemlik jual-beli yang belum mereka miliki Teyib sebagiannya tersebaik malam yukmab jual-beli yang belum mereka kuasai <tuh> sehingga pada hakikatnya akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank adalah akad korot akad pinjam-meminjam pinjam 100, bayar 120, tempo setahun di tengah-tengahnya ada motor, ada mobil, berapa pelat itu, sehingga termasuk riba korup. <tuh> Yang terkait dengan bank ialah sistem modoroba pada mereka. <tuh> Ini apabila dari pihak nasabah, pihak konsumen ingin pinjam uang kepada pihak bank, biasanya kalau bank konvensional langsung menggunakan bunga, ini jelas riba korup atau riba dain. Untuk yang bank-bank syariah, ketika ada nasabah yang datang untuk pinjam uang, mereka akan alihkan pada akad mudaroba, akad bagi hasil, sehingga <tuh> pihak bank memposisikan sebagai mudarib pihak atau modal, sementara nasabah sebagai pihak pengelola modal, rinci detail mereka lihat dulu siapa uh, yang utangin tadi, bagaimana usahanya, prospeknya segala macamnya, mereka audit itu, ketika dipandang prospek masuk, dia pinjam 1 miliar bahasa mereka dimodali oleh pihak bank Rp1 miliar, perjanjiannya dengan persentase keuntungan dibagi dua, pihak bank 10, 20, 30 persen, pengelola selebihnya. Ligit, yep. uang yang Anda minta ini temponya selama setahun, Barakulwakum setahun dikembalikan. Mereka menggunakan sistem mudoroba. Kalau anda melihat dan memperhatikan barakallahu fi rincian-rincian yang mereka sebutkan pada mudoroba yang mereka terapkan, akhirnya sesuai. Ada mudoroba ini, mudoroba itu, enggak ada masalah. <tuh> barakallahu fi Menjadi masalah barakallahu fi ketika terjadi yang namanya kerugian. Ini untung jelas. Ya, kalau untung itu jelas. Kamu dapat sekian persen, pihak bank dapat sekian persen Dari keuntungan yang ada setiap bulannya atau setiap tahunnya sesuai dengan sepakatan yang disepakati Sistem ini menjadi masalah ketika terjadi kerugian pada nasabah Usaha yang dia jalankan mengalami kerugian Prodi pahami konvensi nazaqumullah sistem mudarabah Islam sesuai dengan bimbingan syariat banyak yang paling inti ketika ada trouble yang namanya kerugian itu ditanggung oleh modal al wadi'atu ala rak silmal semua kerugian-kerugian yang terjadi pada sistem mudarabah yang disepakati itu tanggungan modal sang pengelola enggak dapat apa-apa sang pemodal, modalnya berkurang atau bahkan habis Barakallahu'alaikum dikecualikan apabila nasabah atau pengelola dana yang ada dia ta'addi melakukan tindakan yang melampaui batas atau tafrit, dia bermudah-mudah lengah lalai yang dengan itu ada kerugian ini jelas para fokohak mengatakan kerugian murni ditanggung oleh pemodal karena kesalahan dia secara pribadi tapi ketika para pelaku modal berlaku sesuai dengan standar sang pengelola juga profesional tapi ketika Allah Mashaaafal yang namanya musibah tiap usaha yang dikembangkan gagal mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan teori muwaarabah syariah adalah bahwa kalau fikum roksulmal apa kerugian ditengok roksulmal modal <tuh> sementara yang berlaku dalam bank-bank syariah ketika terjadi yang namanya kerugian pihak bank akan meminta kembali modalnya diminta itu sang pemodal atau sang nasabah harus mengembalikan modal diambilkan dari harta yang dia miliki, ada penyitaan, dihita itu barang-barang yang, yang ada. Kalau sudah menutupi, selesai urusan, selesai kembali. Tapi ketika hasil sitaan tadi <tuh> tidak ada, maka yang ada dalam aturan mereka, bank yang ada itu akan mengajukan kepada bank pusat, Bank Indonesia atau Bank Dunia untuk mendapatkan klaim dari dana talangan jadi yang di pusat itu ada dana talangan untuk bank-bank bawahnya yang macet ada batas maksimal sekian miliar dana talangan tersebut diambil dari sana intinya ketika ada kerugian modal itu kembali inilah letak keharaman sistem mudorobah pada bank syariat, bank, -bank, syariat, bank, bank syariat menyalahi aturan mudorobah yang satu ini sehingga pada hakikatnya bukan mudorobah pada hakikatnya ialah akad pinjam-meminjam nasabah sebagai peminjam uang kemudian pihak bank meminjamkan uang kepada pihak nasabah dengan bunga bunganya itu adalah persentase keuntungan atau laba yang disepakati. Ketika antum e, hitung jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan dalam bank konvensional. Sama seperti Anda pinjam 1 miliar dengan bunga 30% dari keuntungan yang ada tiap bulannya. Besar ya akhirnya. Ketika antum modal 1 miliar, antum putar satu bulan menghasilkan keuntungan Rp100 juta Bang mendapatkan Rp30 juta di bulan tersebut bulan yang kedua untuk untung lebih besar lagi dapat Rp200 juta Bang dapat Rp60 juta Antum untung Rp1 miliar mereka dapat Rp300 juta tapi kan seterusnya ketika diakumulasi selama setahun besar sekali jauh lebih besar daripada bunga bank konvensional, maka sistem muntahrabah yang ada pada bank-bank syariah riba, dikarenakan yang satu ini, barang. ini termasuk lembaga finansial yang ribawi, sehingga sampai sekarang belum ada bank syariah, bank-bank syari. semua bunuh bank-bank yang ada ribawiyah, sebisa mungkin jangan ada transaksi dengan pihak bank kecuali dalam kondisi yang tak terelakkan atau enggak mungkin lagi Eh, apa kondisi yang darurat atau tak terelakkan <tuh> juga terkait dengan lembaga finansial teyip lembaga-lembaga yang menalangi dana ini biasa pada pembahasan jual beli di sana ada lembaga leasing pihak ketiga yang menalangi dananya Antum Antum datang ke Surum Bukan ke banknya, showroom Taib Ingin beli motor Atau gak punya uang Dari pihak dealer atau showroom Menggunakan jasa jasa leasing Panggil orang ketiga Disepakati harganya berapa Misalkan harga motor Harga 17.500.000 Taib Pihak ketiga menalangi antum dia yang membayar kepada pihak lebih pihak pihak seorang tujuh belas juta lima nanti antum bayar kepada pihak yang ketiga tadi leasing tadi dua puluh juta tempo tahun dua tahun sistem yang seperti ini barakah lafikum jelas riba ini termasuk korbon jeronevan hakikatnya adalah antum pinjam tujuh belas kepada pihak ketiga tadi barakah lafikum Dibayar dua puluh juta. Kenapa demikian? Dikarenakan akad tadi pihak ketiga bukan pemilik barang. Pemilik barang adalah dealer. Hayo tuh, baik Malaysia milik. Barakalafikum. Sehingga akadnya, hakikatnya adalah akad utang piutang yang mengandung unsur bunga. Barakalafikum. Adalah yajus. Dikami ya. Atau eh, lembaga finansial terkait dengan Uh, properti, Antum beli rumah, huh? ditalangi oleh pihak ketiga selesai rumahnya Antum, lunas. Antum membayar kepada pihak ketiga dengan tambahan nominal, dengan tempo. Ini hakikatnya adalah pinjam-pinjam yang mengandung unsur bunga, tapi mengandung unsur kemanfaatan, namanya riba karat. Adalah ya just. sehingga yang sistem leasing yang ada sekarang ini riba. Model-model properti, Uh, dengan moden-moden KPR sekarang ini riba <tuh> itu kondisi yang ada pada mereka ya tinasya, <tuh> yang contoh yang manual yang pribadi gitu yang manual Antum memerlukan sebuah barang ya Allah anak Antum pengen dibelikan uh, baju harumain atau daffah atau rawah atau yang lainnya Harganya lumayan ya, kon. Tiko itu harganya 300 300.000. Kamu enggak punya uang? Antum mau pinjam ke bar si Fulan? Ah. Eh, anak saya mau minta dibelikan haromain. Di situ harganya 300.000. Antum mau pinjam sama antum boleh enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sudah. Antum ambil barang yang dimaksud? Tayib, antum ambil barang yang dimaksud. Antum bawa pulang, nanti antum bayar sama saya tempo tiga ratus lima tempo sebulan. Dipahami? Diambil, ini bayar ke toko tersebut. Riba, riba. Tidak ini orang bukan pemilik, haramnya tadi itu. Dipahami? Dia menjual ses sesuatu yang belum dia miliki. Hakikatnya adalah dia nalangi dana, minjemi dana dengan bunga Rp50.000 tempo sebulan riba korom difahami? lain halnya kalau yang ini datang ke situ beli, cubain dimaksud Rp300.000, sudah kemudian diakat, jualkan sama dia ini bukan pincang, tak jual sama antum nih jual Rp350.000 eh, tempuh setahun, ada masalah itu namanya jual-beli utang difahami insya Allah ya? Ini semua sungguh ikhwan eh, penamaan saja Kadang kamuflase, kadang rekayasa, kadang diutak atik. Antum harus mengetahui haknya sesungguhnya Dengan mengetahui poin-poin yang disebutkan sebelumnya dari syurutul baik Akan memudahkan bagi Antum untuk menilai segala sesuatunya Barakallahu hikm Wallahu ta'ala alamu biswab <tuh> Tayyib apa hukumnya biotaksita yang dijajakan kemarin, jual beli sistem kredit Jual beli sistem kredit Taib, sebelum dibahas bab ini perlu dipahami terlebih dahulu Jual beli bisa kontan bisa Utang, betul ya? Betul ya, Saya beli barang kepada Antum tunai, boleh? Boleh. Saya beli kepada Antum hutang, tempo sekian, boleh? Boleh. Ketika jual beli dengan motif hutang ini diperbolehkan dibayar langsung ketika satu tempo, juga diperbolehkan diangsur. Ini barang saya beli dari antum 5 juta, tempo sebulan, Saya angsur 1 juta, 2 juta, Sampai selesai tempo Habis 5 juta, Hukumnya boleh, Tidak harus eh, dafatun wahidah, Sekali bayar, Bisa ala dafa'at, Berangsur-angsur atau diangsur, Sampai sesuai dengan nominan yang dimaksud, Atau wawih. Yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah, sistem kredit dengan gambaran barang ini memiliki dua harga harga kontan, harga tunai sekian anggap 10 harga tempo harga utang tempo sebulan atau apa gitu misalkan harganya 150 nak dan bikada daynan bikada tunai sekian harganya Utang sekian harganya, beda harga. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Ha, ada kecil di kalangan para ulama. Sebagian kecil ulama uh, terdahulu, dan ini pendapat ulama sekarang, pendapatnya Syekh Al-Lebhani, -Al dan Syekh Mufid bin Hadi, rahimahumullahu ta'ala. Sistem seperti itu adalah riba. Tidak boleh. <coughs> nah, ya, yep, hukumnya adalah riba. Jumhur ulama, jumhur fukoha, menyatakan boleh dengan persyaratan Paham ya, dengan persyaratan Syaratnya adalah yang pertama, sang pembeli menentukan akadnya, kontan atau hutang. Kalau dia langsung ambil barang langsung pergi dengan tanpa kejelasan akad, nggak boleh harus jelas akadnya. Saya beli tunai, saya beli kontan, saya beli hutang. Jelas. Paham ya? Harus jelas itunya. Yang kedua ketentuannya adalah tidak boleh ada penambahan nominal. Ketika jatuh tempo, sang pembeli belum bisa membayar barangnya. Ketika ada tempo ada, ada, ada nominal yang lebih itu si siri banyak, sehingga tidak ada denda-denda karena terlambat mengangsur, tidak ada penambahan-penambahan nominal ketika carut tempo belum bisa membayar ini utang. Barakalafikum. Ketika ada tempo, ketika ada denda dan segala macamnya maka akadnya jadi berubah sama dengan riba dain riba pada utang piutang yang berutang piutang dengan bunga sehingga sistem kredit yang sekarang berlangsung riba dengan kesepakatan semua para fukoha baik yang mengatakan hukum asalnya adalah riba atau yang membolehkan dengan persyaratan sebab enggak sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh para fukoha sehingga jangan melakukannya Adapun hadis Hadis naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bay'atain fi bay'ah Disebutkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bay'atain dua jual beli pada satu jual beli Hadis ini barang maafikum ada ikhtilaf di kalangan para ulama telah memaknakannya Sebagian ulama memaknakan larangan hadis ini Dengan sistem al-a'inah Bay'ul-a'inah Gambarannya adalah Dirhamun bi ini bidirhamaini bainahumathawb Itu kata Ibn Abbas Barakulafikum Sama dengan pinjam satu dirham Bayar dua dirham Di tengah-tengahnya ada kamuflase pakaian Gambaran realnya adalah ada seseorang yang datang kepada antum ingin pinjam uang. 10 juta. Else ya, sejuta, sejuta. Jangan terlalu banyak ya, sejuta. Hatipun mengatakan enggak ada uang. Tapi saya punya saya punya barang. Ini HP saya. HP saya. Saya jual kepada kamu satu juta dua tempo sebulan. tapi nanti kamu jual ini HP kepada saya lagi, saya bayar tunai satu juta. paham nggak? paham nggak ini? mudeng ya? saya jual kepada kamu. HP ini utang tempo harganya 1.200. Tapi kamu harus menjual HP ini pada saya kembali harga 1 juta saya bayar tunai. Itu namanya bai'atun fi bai'ah. Bai'ul 'inah. Hakikatnya adalah saya meminjamkan kepada dia uang 1 juta. Tempoh sebulan dibayar 1,2 juta HP kamu faham saja ya Nyatanya balik kepada saya, saya lagi HP-nya balik sama saya Uang sudah saya kasihkan sama dia Dia punya tawungan kepada saya 1,2 juta Ini makna disebutkan Al-Ibn Qayyim al-Jawziyya terahimahullahu ta'ala Pengertian bayi'at ini Ini yang dimakan Larangan riwayat ini jadi enggak ada sangkut pautnya dengan jual beli taksit. Mayoritas fukoha memaknakan riwayat ini dengan bayu taksit. Kontan sekian, 10. Tempo sekian, 12. Tapi ada keterangan tambahan. Sang pembeli mengambil barang dengan tanpa ada kejelasan akad paham nggak langsung ambil langsung dia pergi dengan tanpa kejelasan akad kata jumhur ulama kalau sang pembeli memperjelas akadnya saya beli dengan tuh dengan tempo sebulan harga 12 dia pergi setelah itu diperbolehkan oleh jumhur ulama diperbolehkan oleh jumhur ulama ini saya katakan jumhur membolehkan sistem tadi itu kredit dua harga Kontan, sekian tempo sekian dengan syarat sang pembeli harus jelas akadnya bukan termasuk larangan riwayat ini dan yang kedua tidak boleh ada denda atau penambahan nominal warakallahu fiqh nampaknya sudah berada lagi lu ya ihon ya lemes capek apa lemes ngantuk apa lemes lapar apa lemes eh, jadi haram semua ini eh. ya apa ini? lanjut Jangan dikira masih sedikit, masih banyak pembahasannya. Masih banyak, kita belum membahas masalah khiyar. Loh, panjang ada khiyar majlis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat, ada khiyar hubun, ada khiyar macam-macam. Kita belum membahas nomor masalahan uh, al-ikhtilaf bainal mutabaya'in. Ketika ada ikhtilaf antara penjual dan pembeli panjang pembahasannya ya kan? Hmm? Waktunya tinggal sekarang ini. Sorry, tanya, tanya jawab. Kita juga belum bahas masalah adab, adab, adab, etika, etika dalam berniaga. Ini nggak kalah pentingnya ya kan? <tuh> Mau bahas yang mana nih? Ah, e, dipas adabnya aja, wis? Nyalanya panjang ya. Apa yang disampaikan insya Allah sudah lebih dari cukup bagi antum insya Allah sebagai pegangan perdoman untuk bisa mengevaluasi apa yang selama ini kita kerjakan dan bisa sedikit ekstra hati-hati ketika ada yang baru muncul dari akad-akad dan sistem-sistem yang ada. Taib. Ada waktu sampai jam setengah dua maksimal ya. Kita sampaikan di sini terkait dengan adab, adab tijara atau adab ulgesib. Adab-adab dalam mencari ma'isya, adab-adab di dalam perniagaan secara khusus. Ini pun juga sangat banyak ya, kawan. Yang pertama, ialah ya khanam binti na'azakumullah, ayyakun halala. Usahanya, perniagaannya harus halal. Bersih dari perkara yang diharamkan, bersih dari mukhalafah syariah. Pelanggan syariat Ini semua bentuk maisyah kita Pedagang ataupun yang lainnya Harus halal Mencari usaha yang halal Itu pekerjaannya orang-orang besar Para pembesar, para pahlawan ya. Amalul awta'al nah, Dia tidak mau yang haram, tidak mau yang syubhat, Yang halal saja Itu luar biasa, perlu perjuangan Perlu pengorbanan Perlu penderitaan Terutama pada zaman sekarang ini Pilih, pilih, pilih, pilih. Subhat dah, haram, dah, halal. Hah, tidak semudah yang terbayangkan. Hmm? Barulah -baru. saya boleh mengatakan haram aja susah apalagi yang halal. Jadi ya, saya mengatakan banyak yang halal kalau anda mau mencarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, adabnya ialah niatnya bagus. Antakuna niat salihatan niat dia berniaga, niat dia mencari ma'isyah, niat yang salihah. Niat yang baik. Tayyib. Di antara bentuk-bentuk niatan-niatan yang baik, yang pertama ialah nafaqatul nafsi wal ahli wal iyal Untuk menafkahi diri, menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak. Melakukan melaksanakan tanggungjawab menafkahi mereka. Dengan ini, Ma'isya kamu nilainya beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, Al-Istigna'u an'in-nas Untuk hidup mandiri merasa cukup tidak perlu orang lain. Sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain terkait dengan hajat pribadinya. Hidup mandiri. Al-Istigna'u an'in-nas ini luar biasa. Yang ketiga ialah bahwa fikum dia meniatkan harta benda yang dia dapatkan nanti dipergunakan untuk hal-hal yang syar'i. Dia pergunakan untuk kalau sampai zakat ya mengeluarkan zakatnya untuk infak, untuk sodok afis sebila untuk ibadah-ibadah maliyah, untuk haji, untuk umrah, untuk uh, infak bila bangun masjid, bangun markis, mahatan yang lain-lainnya, membuat sesama. Ini luar biasa. Niatnya bagus. Perkara bubah jelas. Tapi dia harus memiliki niatan yang luar biasa bagus menggunakan harta bendanya untuk kepentingan investasi akhirat tarik lafidh ini niat yang baik Adab yang ketiga ialah at tawakkul 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala ikhtiyar dalam mencari ma'isyah dalam berniaga secara khusus dia diwajibkan untuk bertawakal kepada Allah azza wa jalla menyandarkan segala daya dan upayanya kepada Allah semata disertai dengan ikhtiar usaha yang maksimal semampu dia ini dikatakan oleh para ulama poin-poin tadi merupakan barokah-barokah rezeki pintu-pintu keberkahan rezeki warahmatullahi wabarakatuh usahanya halal, niatnya baik, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan, kemudahan-kemudahan dari Allah, bersandar kepada Allah azza wajalla dan setiap langkah-langkah di dalam mencari maisyah, dalam berniaga disertai dengan ikhtiar yang mubah yang dia sanggup. Itu namanya rizq dari sini. Barokah minallahi ya akhi. Antum jangan mengandalkan daya kamu, upaya kamu. Kamu hanya mengerahkan yang kamu yang kamu sanggup ilmu-ilmu ya, dagang yang mubah, terapkan selebihnya tawakal kepada Allah wa minta kemudahan kepada Allah wa itu bedanya seorang muslim dengan yang selain muslim bedanya muslim yang saleh dengan muslim yang khubud dunia juga poinnya yang, yang berapa ya haa poin yang keempat poin yang keempat dari hadis Rasulullah berkaitan dengan at-ta'amul ma'al ghair dengan orang lain ialah as-samh fil bai' was syira banyak memberi kemudahan-kemudahan dalam membeli atau menjual dalam jual beli diisbat dalam hadis kata Rasulullah SAW rahimallahum ra'an samhan idha sytara samhan idha ba'a samhan idha qawah semoga Allah merahmati seseorang yang samhan penuh kemudahan toleransi dalam membeli, dalam menjual, dalam memutuskan tentu dengan bingkai syariat wa'alaikum diantara bentuk tasamuh ialah memberi kemudahan kepada sang pembeli, terutama ketika dia memang perlu barang itu dan dia nggak mampu. Jadi nggak murni komersil, ada unsur ihsan. Ya Atau datang pada antum beli, assalamualaikum madu, madunya yang ini, ini madu ini mahal harganya ya kon, agak mahal ya kon, ya mahal, berapa lagi? madu ini yang ukuran satu kilo ini tiga juta uh, boleh nggak kalau saya tawar dua juta oh, apaan ya ki belum bisa terlalu jauh jomblangnya itu 2,5 wis Wah, belum bisa ya Aki antum kekulaannya 2,75 antum jual tiga juta lumayanlah untung orang atasnya ketahu ya dari 90 ribu tawar sampai 2,8 ya Aki saya ya, ya lah dua kayaknya itu ngebet banget sama yang ini ya kan banyak madu madu yang lain madu madu yang harga satu kilo nah 1 botol paling seratus ribu kan banyak ya seratus lima kan banyak dosenn itu afwan yang lokal gitu kan oh, afwan pokoknya saya nggak mau yang ini saya beli madu yang ini karena sebuah kepentingan ini obat saya lagi cari obat madu ini madunya syukur Uh, Afwan, antum punya uang berapa? Uang saya cuma dua koma yang seratus ribu untuk transportasi balik ke rumah. Hari hey, shalallahu. Ha, Fodul, antum ambil sini. Isi lumayan, untungnya seratus lima puluh ribu. Nah, ya, berkurang. Tapi ada unsur tasamo. Omong. Agar. Ini pentingnya seperti ini. Ini adalah pintu-pintu barokahnya rezeki. Ada kalanya mungkin tidak ambil untung. Ada kalanya ngasih. Tergantung kondisinya masing-masing. Dipahami shalallahu alaihi wasallam. Ada ya. samhan idha baq, samhan idha istar. Barokalallahu. Ada muhimun jiddan Di antara petugas ramoh dalam jual beli ya Ikhwan, taib mengambil labanya itu tidak mencekik konsumen. Sebentar. E kalau ada yang bertanya, apakah diperbolehkan mengambil laba, mengambil keuntungan lebih dari 100% dari harga kulaan? Antum kulaannya 10, dijual 20, 21, lebih dari 100%. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Antum baca di fatwa Jendera Ima terkait dengan bab, seperti ini, disebutkan tidak ada batas minimal dan batas maksimal sebuah laba. Itu kembali pada kondisi barang, kondisi pasar. Antum diperbolehkan para khalifukum di sebuah tempat, di sebuah pasar harganya lebih, lebih murah, di pasar yang satunya lagi lebih mahal. Di sini antum ambil keuntungan 50%, yang sana 70%, yang sana 20%. Enggak ada masalah. Cuma yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah tasamuh. Jangan terlalu mencekik konsumen. Maka ini di, dikatakan di, di uh, fleksibel lah. Ketika ada hal-hal yang sifatnya perlu dibantu dibantu. Mungkin di Solo antum kulaan barang itu harganya 10.000. Ya Allah 25.000. Oh, kacamatanya itu lho, kacamata apa namanya Bingkai kacamatanya ini. Ketika antum jual di kota besar ini bisa seharga Tiga ratus lima puluh belum lensanya. Oh, Usan kecamatan untungnya banyak. Itu mungkin. Nah, di sana itu perkara yang wajar. Tiba-tiba antum jual di pedesaan dan segala macam dengan segitu, yang menyekik orang yang uh, kena penyakit mata itu. Berapa? Tiga ratus ribu malu, Waduh, ya ini? Pak. Pak tak pikir harga ini terlalu Hah, punya uang berapa? Eh, uh, 75.000 ini. Sabel-abel. Nah, gitu. Tersamuk. Jangan macam-macam. ambil apabila, tetapi jangan sampai mempersurit kaum muslimin secara khusus. Para Terkait dengan orang lain. Terkait dengan para kulfikum sesama pedagang, sesama pemain yang berniaga atau yang berladang dengan masing-masing skill-nya itu. Harus barakalawikum menetapi ketentuan-ketentuan, persyaratan yang umum, yang berlaku di tengah-tengah mereka. Atau kalau membahas pembahasan masalah kaidah fiqhiyah di kalangan para usuliyin, itu ada sebuah kaidah besar terkait dengan para pedagang secara khusus. Di antaranya mereka sebutkan ialah asyurutu As bainat tujari mu'tabarah. Persyaratan-persyaratan yang berlaku di kalangan para tajir, para pedagang, para uh, para uh, para penjual itu mu'tabar. Artinya selama dia perkara yang mubah atau syar'i, bukan yang melanggar syariat. Mereka biasanya komunitas pedagang apa gitu? Ada semacam perjanjian di tengah-tengah mereka. Kamu lihat Evan, ada komunitas apa gitu? Jual beli apa ya Evan? Dukar diem. Hah? Susu, susu, susu sekarang ini es buah, yang ini herbal, yang ini madu, tucer loh ya. Ada kesepakatan di antara mereka. Ngomong-ngomong ada -ngomong, Pak Kuyuban eh, Penjual susu segar raya, gitu Sesoloraya Harga standar sekian Naik sedikit kurang sedikit Itu di tengah mereka disampaikan Paham ya Kamu penuhi Itu maktabar Ketika antum menyalahi aturannya mereka Akan memunculkan fitnah Tengah-tengah mereka permusuhan di tengah-tengah mereka, kebencian, kedenggian di tengah-tengah mereka Antum yang salah Masa kok polis yang menaikkan harga, usaha? karena tidak ada masalah Laba kan bebas, tidak harus apa namanya ditentukan Ya, itu hukum asal Tapi ketika Antum terjadi sebuah perniagaan tertentu dan itu ada komunitasnya dan ada ketentuan yang disepakati oleh mereka itu muktabar Al muslimuna ala syurutihim terutama terkait dengan para tujar apalagi di sebuah apa namanya mal gitu ya pasar besar kios blok A ini kiosnya batik KB ya kios blok B ini e, busana muslim semua kios blok ini itu kan ada asosiasi para pedagang pada mereka ada aturan main ada ketentuan ada persyaratan itu mau selama bukan berkaromulah syariat. penuhi itu jadilah pedagang yang berakhlakul karimah barakallahu fiikum. Difahami insyaallah. Yang tidak kalah penting yang perlu disampaikan terkait dengan para pedagang ialah terutama yang muslimin menjaga ukhuwah di tengah-tengah para pedagang. Kedepankan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu Ini penting itu umum muslimin ya demikian ukhwah islamiah bain dalam muslimin bil khusus ketika ada sebuah komunitas jaga ukhuwah islamiah di tengah-tengah mereka semua di antara salafiyin dijaga ukhuwah islamiahnya secara khusus di sebuah pesantren dari mulai peng pengajar pengasuh, pengurus, santri dijaga, dijaga, dijaga ukhwahnya muamalah yang bagus di tengah-tengah mereka pun juga di kalangan para Tani, peladang, juga terkait dengan para pedagang Jaga uhwahnya Uhwah dikedepankan daripada semata-mata harta duniawi Maka lakukan segala sesuatu yang bisa membuat suasana sejuk Tenang, enak, dagangan, nyaman Selebihnya rezeki minallah. Masing-masing dikasih rezeki oleh Allah SWT. Yang ini laris, yang ini sedang laris, yang ini sedang laris sedang sedang beda. Sedang laris, yang ini kurang laris. Difahami insyaallah ya. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan paragrafikum yang merusak ukhuwah, yang memunculkan perselisian polemik, yang memunculkan permusuhan, kedengkian di antara mereka. Ketepatan ukhuwah. Oh, lebih mahal ya, akhan dari ini semuanya. Mungkin ada yang tanya. Tanya, Ustaz. Boleh enggak Ustaz perang harga? Kamu perang harga ya? Kamu tak ini? Hah? Komunitas Haromain. Nah, dulu Haromain, sekarang Haromain sudah dianggap biasa, ada yang lebih tinggi lagi ya. Busana Muslim. Belum gak perang harga di antara para penjual uh, tadi? Maksudnya gimana perang harga itu? Uh, itu jual dulu standarnya kan Rp2.500.000, dia turunkan Rp2.400.000. Yaudah saya turunkan juga 2.35. Dia turunkan lagi, 2.30. Tak turunkan juga 2.25. Itu yang namanya perang harga. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh dari sisi murni semata-mata eh, perniagaan. Tidak ada hal yang melanggar syariat Sah-sah saja anda naik turunkan harga anda Sah-sah saja anda beda harga dengan yang lain Yang melarangnya meninjau dari sisi efek negatif yang muncul dari situ Ketika muncul perang harga, akan muncul perang orangnya Muncul perselisihan, permusuhan, kedengkian, muamalah menjadi rusak putus hubungan, ah, itulah akhirnya. Ini yang dikhawatirkan Maka kalau sampai menuju ke arah sana, jangan. Tapi kalau tidak, nggak ada masalah. Biasa, ukuah terjaga, nggak ada masalah. Ma Amal bagus, normal aja. Dagang-dagang. Resukinallah, ada kalanya ini orang harga standar, bahkan naik sedikit. Laris. Yang ini harga diturunkan, kalah laku. Resik binallah ya aki. kopi saya kan barangnya sama. Kata yang yang beli saya jadi curiga, Pak. <laughs> ini kan yang lain standarnya segini kok segitu jangan-jangan KW. Jangan-jangan oplosan. Jangan-jangan palsu. Hah? Namo mas-mas konsumen ada rupa ada harga. Kalau makanan ada rasa ada harga. Kan gitu ya. Saya mending yang ini, Pak. Gitu. Mungkin aja rezeki bin Allah Ada juga yang sebaliknya Yang dimurahkan laris Yang ini kurang Ya mungkin aja rezeki bin Allah Yang penting Tidak sampai pada tingkat Memunculkan permusuhan dan segala macam Ini penting Difahim, Allah, ya Sehingga semua hal-hal yang Memunculkan ini semua ditinggalkan Ada yang tanya mungkin Apakah boleh Ustaz Jual susu berdekatan saya di sini. Di di situ jarak 20 meter sebelah sana. Yang itu sebelah sana. Ya, Ustaz, satu desa, satu kampung, mungkin sampai 5 10 orang yang jual susu. Gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang sebelah sana, gang tengah, gang situ. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Boleh. tidak ada masalah. Lah saya kok berbeda segitometernya, bersebelahan dari ujung sampai ujung, 10 kios semua penjual susu semuanya, bersusuan katanya <laughs> penjual susu semuanya, hukumnya apa? boleh, tidak ada masalah kan ada hadis, wala ya bi'ba'adhu kumala ba'i ba'din kamu jangan menjual yang dijual sama orang lain terjemahannya salah, maknanya salah yang disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya adalah jangan engkau Menjual sesuatu yang sedang di transaksi jual beli kan, allah saudara kamu ada seorang penjual pembeli lagi transaksi masih saat transaksi belum selesai, kamu masuk entah penjualnya atau pembelinya dilarang dikarenakan memunculkan permusuhan antara kalian. Tapi kalau menjual barang yang sama itu diperbolehkan dari mulai zaman semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Jaga adab, jaga ukhwah Dibahami? Semuanya rezik Sudah antum kasih yang terbaik untuk konsumennya antum Susu kabih Antum bikin modifikasi Susu jahe nah. Susu jahe telur Susu jahe telur madu Bisa kan? Nah. Susu aroma melon Susu aroma strawberry. Tamburis sirup, kan tinggal pilih aja susu segar berkualitas. Artinya langsung ambil dari perasan, langsung masak dengan cara yang benar dijual. Namun hmm, berkualitas. Begitu. Harga silakan. Yang penting jaga ukuah. Barakalasikul. Di kalangan orang-orang awam di luar sana ya ribut gara-gara susu itu tabu. Ya benar. Tabu. Kata tetangga yang lain, Rebut. ribut. Lah ribut? Gara-gara susu. Itu sudah menjadi suatu yang tersela di tengah masyarakat. Lah ya gara-gara susu ribut ini sampai patu cekcok adu mulut berantem ini yang ini Sampai ngerusak gerobak yang ini. Ada apa ini? Di bagian lebih kemurisian misalkan. Ada apa, Pak? Pak, huh? Pak, pa, yang dewasa atau Pak, pa, Kayak anak kecil aja, Pak. Wis dodolan sing ngene Pak. Sudah, damai, damai, damai, damai, damai. Memalukan. Karekara susu, rezeki Lebih memilukan dan memalukan lagi kalau ributnya salafiyin. Alus sunnah wal jamaah yang mengerti ilmu, yang belajar ilmu yang biasa datang ke majelis ilmu, memalukan, memilukan. Gara-gara susu ukhwahnya Ribut Hati-hati loh kalau di kalangan para pemerhati sunnah itu Lebih rawan Awalnya gesekan bab susu awal gesekan bab eh, apa tadi? Eh, es buah Awalnya begitu Karena gesekan Akhirnya yang penting bukan low Yang penting bukan ente Bahaya itu sudah eh, Dia mau taklim Ada fulan, pergi dia mau taklim. Kenapa? Ada fulan. Itu terjadi nyata ya. Ada fulan. Gitu. Ada sebuah fitnah terjadi. Dar begitu. Fulan di sini, saya sebelah sini. Sudah, yang penting bukan ente. Akhirnya merambah pada perkara-perkara sifatnya manhajiyah. Ya, yang ini yang dia enggak suka ini alal -al hak ma'al salafiyin yang ini ma'al hizbiyin yang labas yang penting enggak sama inti Rugi dia dunia akhirat jadi faham insya Allah ya jaga adab jaga mu'amad dan jaga ukhwah barakulahfikum Anda harus tahu rezeki minallah minallah Serahkan kepada Allah ikhtiar yang bagus main bagus main cantik main yang yang, yang indah sudah Allah kasih rezeki barakah minallah Terbarok Taala Barokatullah itu. Ketika antum sebagai seorang karyawan, otomatis punya bos. Anget ya. Maka antum harus bisa menjaga adab-adab seorang karyawan. Semua ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan selamat bekerjanya mubah atau syar'i penuhi. Penuhi karyawan profesional, memiliki etos kerja yang sangat tinggi, disiplin. Plus agamanya kelihatan, akhlaknya bagus, gitu. Waalaikumsalam. Yang jadi bos juga juga demikian, tonekan haknya karyawan, jangan mau bully mereka. Karyawan jangan mengkhianati bosnya. Itu sebetulnya adab-adab yang disebutkan oleh para ulama panjang mereka membahasnya untuk supaya muamalah terjaga, ukhuwah terjaga, dagangan lanjut, maisha lanjut. Karena maisha eh, yang halal yang disebutkan dalam Islam. Tidak bertentangan dengan pembahasan ukhuwah islamiyah Ini diperintahkan, ini juga diperintahkan Yang dihancurkan berukhuwah islamiyah dengan dagangan yang bagus Dagangan yang baik dengan mu'amalah yang bagus Seharusnya salafi'in sebagai pihak yang terdepan dalam masalah yang seperti ini Warahkullahi wabarakatuh Fallahu al-musta'an Namir, nah, tapi ya harus banyak dikasih ujangan sih Maka para satithah, para duat, para ikhwa-ikhwa yang memiliki ilmu ketika memandang ada potensi potensi kerusuhan, potensi gesekan, saya ngasih ujangan-ujangan diingatkan, ya khowa nu khowa, ya Allah mau yang bagus, jangan ribut gara-gara es buah, jangan ribut gara-gara uh, susu, jangan ribut gara-gara haromain, jangan ribut gara-gara kolang suah, ilah akhiri, penting diperhatikan supaya mereka bisa menjaga semua tadi. Hmm. Fenomena es buah di tempat saya lagi marak sekarang ini. Tak ada tempat-tempat marah tak? Marah ya, Insya Allah. Baru tahun ini, belum kenapa belum kenapa tahun, belum kenap setengah tahun. Sebelumnya tak ada salafin di tempat kita yang jual es buah. Dulu pernah ada, tapi enggak laku, enggak laku. Tidak lebih banyak satu ikhwan kita yang antum kenal orangnya Insya Allah berguru di sini. Tak tahu di Solo, Paklaten, pokoknya wilayah sini lah berguru di sini. Tahu es buah siapa gitu. Guru dia Allah. Bukalah dia di sana Oh booming Wih laris manis Manis es buahnya itu ha, Tipikal orang di kecamatan saya Kecamatan Sidayu itu ha, Murah, banyak, enak Murah, banyak, enak Terpenuhi pada esnya dia ini Nah iya dia takarannya itu hampir 1 liter, gedenya plastiknya itu, 800 gram, 900 gram 1 liter, ada yang durian, ada yang sirsak, ada yang apa melon, ada yang alpukat, ada yang mangga, lebih zenya lagi, dikasih irisan-irisan buahnya itu, asli, gula asli, segini gedenya ini, durian, dia pasang harga cuma 10 ribu, Hah? Sama dengan alfukat Kalau yang lainnya 8000 rp 7000 Kata si Dayu Gratis Kenapa? Karena yang lain yang jualan seperti itu Tidak boleh segitu Antum 5000 sedikit Tidak memuaskan Yang ini puas, betul-betul durian Ada kelepot-kelepot durian ada di situ Melonya itu ada di situ Laris manis Laris manis Omin Masya Allah, yang lain akhirnya ikut ikutan. Nah, akhirnya uh, es buah, es buah, es buah. Cek kok banyak banget ya es buah semuanya ini. <tik> Saya pikir satu orang itu memiliki banyak e, cabangnya gitu loh. Antum sini, dia dia mau menggait para Ikhwan. Antum sini, sini, lain pusat, ini sendiri, ini sendiri. Wah bahaya ini, ini <tik> sudah bahaya ini sudah bahaya ini. ini. Saya minta kepada uh, yang ngurusi ikhwan di sana, kita kasih nama ikhwan mutasawwifin, bukan santri, bujang, ada musyrifnya. Tolong tanbi. Saya lagi enggak ada di sana, nanti kita tanbi ketika ketemu sama mereka. Tanbi. Ingat-ingat. Ah, awas, awas, awas, Seti hati ini. Ya, eh, jaga ukhuwah, jaga muamalah yang bagus. Jangan ribut gara-gara es buah. Jangan ribut gara-gara es buah. Hah? Ya sudah, bagus, Alhamdulillah sekarang masih stabil, tidak ada gonjangan-gonjangan. Uh, Padahal tempat jualannya tidak terlalu jauh. Yang satu di depan Masjid Jame, satunya lagi di depan pasar dekatnya Polsek. Itu jaraknya paling 50 ya, meter, 100 meter. Yang itu laris, ini juga laris. Luar biasa. Karena eh, kalau secara rasa ya lebih enak yang ini, yang yang meguru ke Solo itu kalau saya jarang beli, sering dikasih. <laughs> ya saya enggak tahu apa-apa, Ustaz, silakan Ustaz. Ini dari mana lagi ini? Oh, ini es buah yang bulan. Masyaallah. Ah, saya silakan Ustaz. Eh, oh, ini Hanur rupanya ini. E, promosi sama saya ini. Masyaallah. Ah, Sama-sama nanya yang enak yang dari Solo ini. Enggak <laughs> itu. Kaitan nih. Dan yang paling penting itu karena di kalangan para ifad, ditambih Jangan lupa taklim, sibuk sama es buah. Waktunya taklim ngantuk, ya slonjor, ya tidur di majlis segala macamnya itu. Datang ke sini untuk belajar. Kalau kita memang untuk orang yang mau, mau, mau belajar, apa yang tinggal di sana memparasai gitu. Ah, ha, untuk belajar. Kesehian taklim, belajar. Oh, jangan sibuk jualan es, akhirnya belajar. Nah, ini merambah ke sebagian pengurus nya no artinya ada pengurus kita yang jualan es buah. Jadi menggandeng para ikhwan. Tapi mau enggak mau dia ikut andil di di, di, di kecamatan sebelah. Waduh, bahaya lagi sih ini. Ya enggak apa-apa ya, Ki. Enggak ada masalah. Cuman kita tangghi. Hati-hati antum posisinya sebagai dan pengurus jangan sampai yang namanya KBM kegiatan belajar mengajar pondok kacau balau gara-gara es buahnya intinya. silakan tapi tanggung jawab terus dibunuh Antum yang lain sudah lebih dahulu daripada Antum mencari usaha walaupun bukan es buah ya yang ini usaha ini, ini, ini, ini taklim tetap jalan KBM pondok tetap lancar jangan ada fenomena es buah jadi kacau semua kalau nah, yang ini masih ada gini-gininya ya Puan Nah, saya kan langsung mendapat laporan aja, aduh kosong, aduh kosong, ah ini kumpulkan semuanya, kasih nasihat, nah, semangati lagi, ya Allah, gitu. Ya, harus begitu, ya, tugasnya ustadznya begitu, tidak ya, nah, supaya nah, dikasih tahu tau jihad, kasih arahan supaya semuanya bagus, nah, dunia hasanah, muamalah hasanah, akhirah hasanah, kan gitu ya, wassalamualaikum, zen, ngerti nggak? Ya? Salafin terdepan dalam masalah seperti ini. Barakalafikum. Cukup, cukup bismillahirrahmanirrahim. Ya, Selebihnya nanti pada asar. Pertanyaan yang mau diajukan silakan. Tak ada lagi pertanyaannya. Nanti insyaAllah pada asar. Sekarang pada asar. Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok. Allahul Taala alam bissawab. Yang lebih memilukan lagi itu ributnya itu Ustaz sama santrinya. Kara-kara usaha, Ustaz sama terjemucin kara-kara usaha ini juga harus dihindarkan. E, tentunya yang lebih banyak Berjiwa besar dan mengalah ya Ustaznya, karena Ustaznya yang lebih mengerti ilmuan gitu ya. Lo nusah. Sebelumnya jual parfum minyak wangi botolah, saya laris, masya Allah. Tata ada yang masuk set parfum semuanya. Aduh, ya. Hah, Wah wahiki terusna, saya ribut ambil santri ini. Terusnya ngalah, ganti yang lain, main herbal. Herbal semuanya. Waduh, tuh mana urusannya ini? Ya. ya sudah, tawakaluloh. Main uh, sarung sirwal. Ada yang senyum ya Evan. Ada yang senyum pokoknya. Main sarung sirwal gitu. Saru sirwa semuanya Aduh Allah, Ustaz ya Ayo Allah Nah terus Ustaz T, Dapat bagian yang sebelah Mana ini? Ya, Mulai merintis Bagus Diributi sama yang lainnya Waduh Repot urusannya ini Sedikit uh, Sedikit apa namanya Bertindak begitu Ngeluh semuanya Ustaz Ustaz nah, Kenapa Ya jangan segitu harganya Ustaz Waduh Ya wes lah apa Ustaz ya, berani apa namanya bahasanya itu e, Bermanuver gitu loh ya, Yang ini modal pas-pasan Enggak berani bermanuver Langsung gelung tikar Ustaz ya wees yes, Maju-maju-maju Galah lagi Ya akhirnya mau tidak mau ya sudahlah lah yes, Bukan di daerah kamu Lempar keluar Aman sudah lempar keluar nah, Ya mau dituruh apa nih orang ngerti Ya, hanya begitu. Kebanyakan para ustaz ya begitu, lempar keluar. Nah, dalam ribut sama santrinya lempar keluar. Alakulihal dijaga semua tadi para. Wah, wah, penanyaannya macam-macam ya, jamnya yang enggak memungkinkan ya, Pak. Sik, ya kan, ya, sik. Si saya pila-pila untuk dijawab nanti sore ya kamu pegang ini hmm, harus disortir uh -uh. pegang dulu untuk sore ini insyaallah ya yeah. oke okay, pak insyaallah ini dijawab. Dalewat. Kang. Sudah berapa itu? Jangan banyak-banyak loh. Bagus banyaknya Zen. masalah royalty, bagus itu. Nah, bagus. Itu berapa itu? Senang banyak-banyak Insyaallah. Oh, Unik betul tanya deh. Ayo wah Zen, aku pikir tanyanya Zen, Zen, Zen. Heeh. Uh -huh. Sudah banyak kan? Cukup ya. Eh, cukup baiklah. Eh, Rezekinya yang di kayak insyaallah. Allahumma sabah akan disampaikan insyaallah pada asar nanti jam 4 ya. Jam 4 atau 0.5. Sementara cukup nakta filahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la